Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Inna alaikumussalam. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiya lahu. وَشَهِدُوا أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهِدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا أبده وَرَسُولُهُ ۗ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَقَالَ أَزَّ مِنْ قَوْلِ يَحْيَنَّا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وقال عز وجل يا أولدي نآمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وصلحوا بينكم أعمالكم ويكف لكم ذنوبكم ما يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشَر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزرن Tentu yang pertama ikhwah-khawat sekalian kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan juga seperti yang saya sudah bacakan tadi khutbah hajah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulai khutbah Jumat atau Id ataupun dalam acara apa saja kecuali beliau selalu memulai dengan khutbah hajah mengingatkan tiga ayat berhubungan dengan wajibnya kita tunduk dan bertakwa hanya kepada Allah dan juga mengingatkan kaum muslimin agar berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah dalam masalah ibadah mereka serta menjauhi perbuatan bid'ah Hari ini insyaAllah berhubungan dengan masalah akidah mu'min Masih berhubungan dengan masalah akidah. Kita membahas sebuah judul yang InsyaAllah semua kita membutuhkannya Tentu semua ilmu dibutuhkan Tapi khusus untuk judul ini Memang setiap harinya kita selalu Membutuhkan dan memang kebutuhannya sangat besar Yaitu masalah rezeki Banyak sekali orang tidak memahami tentang masalah apa itu rezeki sehingga mereka terkurung di sebuah poin saja mereka menganggap rezeki itu hanya masalah materi atau duit saja dan ini pemahaman yang sangat fatal sehingga mereka akhirnya tidak pernah mensyukuri rezeki-rezeki yang cukup banyak kalau definisi rezeki sendiri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani kehidupan mereka di dunia Baik itu golongan jin, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan Itu rezeki Sekali lagi, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk Dalam menjalani kehidupan mereka di dunia Baik itu dari golongan jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan Ini rezeki Rezki itu kata para ulama Seperti ibarat Sebuah pohon Yang pohon itu ada Buahnya bergelat berjatuhan Dan ada yang bergelantungan Kalau rezeki yang berjatuhan Itu yang sering kita temukan Tanpa ada upaya pun Seperti misalnya udara yang dihirup Air hujan yang sekarang sedang turun misalnya maka dia menimpa tumbuh-tumbuhan, tanah yang kering, lalu tumbuh. Kita enggak, enggak ada upaya di situ. Mungkin air yang tersedia, semua yang dipakai untuk minum misalnya, atau mandi, maka semua ini tidak ada upaya-upaya khusus untuk mengambilnya. Menggunakan anggota tubuh kita, Mata dibuka tiba-tiba sudah bisa melihat, tangan bisa digunakan untuk memegang, kaki bisa digunakan untuk melangkah, kemaluan bisa digunakan pada tempat yang telah Allah halalkan, akal fikiran digunakan untuk berfikir. Itu semuanya ya adalah rezeki, adalah rezeki. Nah, itu fasilitas kebutuhan kita. Dimana Allah Azza Jal siapkan masuk dalam kategori rezeki yang bergeletakan seperti buah yang sudah jatuh dari pohonnya tinggal di pungut saja. Ada rezeki yang tidak bisa didapatkan oleh seorang makhluk atau hamba Kecuali dengan cara dia naik ke pohonnya Dia naik ke pohonnya Nah ini di antaranya seperti rezeki kalau dari kalangan ya, manusia misalnya Mereka harus berusaha Mungkin buka usaha ya, Mungkin mereka buka butik rumah makan Apa saja usaha-usaha yang telah memang Allah berikan ide untuk mereka Karena ide-ide pun itu dari Allah SWT Untuk dari makanan manusia nanti bisa dijual untuk manusia kembali Bahkan dari kotoran tubuh kita sendiri bisa menjadi penghasilan rezeki Dokter THT tidak akan dapat duit Kalau bukan karena kotoran hidung, kotoran tenggorokan, kotoran kuping Semua itu bisa menjadi rezeki Orang tidak akan bisa jual sabun dan sampo kalau badan manusia tidak kotor Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semua yang di tubuh kita ini Bermanfaat untuk menjadi rezeki sendiri Jadi dikelola Sisa-sisa Makanan yang kita buang ke tanah Dimakan oleh tanah Yang kita biasa bahasakan ditimbun Lalu kemudian menjadi sari makanan lagi Buat tumbuh-tumbuhan Lalu tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan lagi kembali Buah-buahannya Lalu kemudian bermanfaat lagi buat manusia Itu semua adalah Rezeki-rezeki yang banyak orang tidak sadari Masalah itu Orang tidak menyadari. Sehingga memang mereka sangat nanti terbatas ya sisi rezekinya untuk mempertahankan atau menambahnya... ...karena mereka tidak mensyukuri kecuali yang mereka anggap rezeki di pandangan mereka. Padahal sudah salah dari sisi definisinya saja sudah keliru. Mereka selalu berpikir rezeki itu kalau sudah ada duit, kemudian duit itu akan dibeli makanan. Nah makanan ini bukan rezekinya, tapi duit yang didapatkan kadang-kadang mereka anggap. Padahal sebenarnya mereka bisa melangkah menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, membuka mata mendengar dengan kupingnya sebuah rezeki yang juga harus disyukuri sehingga bisa bertambah atau minimal bertahan rezeki rezeki ini sekaya katakan tadi ada yang diupayakan hewan-hewan mungkin ada diantara hewan yang rezekinya datang seperti manusia umumnya yang memang dia tidak cari ada enggak ada memang yang dia harus berburu sehingga dia bisa dapat begitu keadaannya tumbuh-tumbuhan sama halnya makin besar akarnya Akar itu akan makin banyak mencari sari makanan di dalam tanah gitu. Maka itu akan lebih banyak, maka pohonnya lebih besar dibandingkan dengan yang akarnya sedikit misalnya atau kecil. Semua seperti itu kurang lebih, ini contoh-contoh saja tentang masalah definisi rezeki itu sendiri. Jadi sangat keliru kalau ada orang menganggap rezeki hanya berkisar di masalah materi tertentu saja. Padahal semua yang dia gunakan fasilitas yang dia butuhkan di bumi ini selama dia hidup di dunia, Maka itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pembeli rezeki dari definisi ini, semua fasilitas tadi yang merupakan menutupi kebutuhan seorang hamba, hanya Allah azza wa jala yang memberikan. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita lihat air yang hujan dari, turun dari langit, dia basah semua tanah-tanah yang sudah kering, tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh, kita bisa menggunakan fasilitas mata, tangan kita bisa gerakin, ada lima jari, masing-masing punya kekuatan tersendiri. Saya pernah keluar dari supermarket kemudian saya gunakan satu saja jari saya untuk mengangkat kresek itu dengan 5 sampai 10 kilo bisa mengangkat. Kalau kita pikir secara akal sehat tulang kemudian daging dan kulit seperti ini bagaimana caranya bisa punya kekuatan mengangkat 10 kilo. Tapi dengan kuasa Allah SWT kalau saya gunakan dua jari jauh lebih kuat kalau saya gunakan semua jari saya maka luar biasa gitu. Bahkan manusia bisa mendorong mobil dengan telapak tangannya gitu kan. Itu satu hal yang luar biasa Yang kadang-kadang kita tidak pikirkan Ini sebuah rezeki Adanya kekuatan itu adalah rezeki Adanya fasilitas yang bisa dipakai adalah rezeki Dan yang yang menyiapkan semua itu Dan menjadikan sebagai kebutuhan bagi kita Jadi yang menyiapkan fasilitas sebagai kebutuhan Dan menjadikan itu sebuah fasilitas Itu juga Allah SWT Gak ada yang lain Allah lah yang membuat mata kita Lalu Allah membuat fungsinya melihat Allah menciptakan kuping kita sebagai rezeki buat kita dan Allah yang menciptakan juga dia berfungsi untuk melihat kalau cuma diciptakan saja bentuknya begini lalu tidak ada fungsinya maka tidak akan bermanfaat tangan diciptakan oleh Allah dengan bentuk begini kemudian diberikan kekuatan padanya sehingga dia bisa mengangkat sesuatu kaki bisa melangkah dan seterusnya jadi ini semua adalah bentuk rezeki dan tidak ada yang memberikan rezeki tersebut menyiapkan semua fasilitas dan untuk seluruh makhluk kecuali Allah Azza wa Jalla jadi sangat sempit kalau ada orang mengatakan rezeki itu hanya batiri tertentu. Apalagi kalau dia mencari rezeki itu kepada selain yang menciptakan dia dan rezeki yang dia butuhkan serta seluruh makhluk ini. Seperti banyak orang masih pergi ke kuburan, pergi minta-minta kepada makhluk yang sama dengan dia. Akhirnya makhluk itu memberikan syarat-syarat yang juga syarat itu sama berputar di makhluk lagi. Gitu ya. Tidak ada manfaat yang sama sekali mereka dapatkan. Gitu. Baik, kita dengarkan dari mana dalilnya? bahwasanya memang yang razaq membeli rezeki itu dan mengatur semua ini dan yang menjadikan rezeki itu bisa ada fungsinya masing-masing hanyalah Allah subhanahu wa taala Allah jelaskan dalam surah Az Zariyat surah Az Zariyat ini urutan 51 dalam Al Quran ayat 56 sampai 58 jadi tiga ayat ini Allah subhanahu wa taala ya saling bersambung satu sama yang lain terutama ayat 58 Yang menjelaskan bahwasanya hanya Allah azza jalil yang menyiapkan fasilitas tadi itu menciptakannya menjadikannya sebagai rezeki jadi berfungsi semuanya. Audo bilalimna bismillahirrahmanirrahim. Wama khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun. Saya tidak menciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali untuk menyembah ngikutin peraturanku yang halal mereka nikmatin yang diperintahkan mereka jalankan yang haram mereka tinggalkan. Ma uridu minhum mirrizqin wama uridu minhum an yutu'imun. Kata Allah, saya enggak butuh timbal balik rezeki dari mereka, enggak butuh. Bukan berarti kita dikasih makan lalu kita kasih makan juga Allah enggak. Allah enggak butuh itu. Allah enggak butuh menyiapkan kita sawah sehingga kita bisa bercocok tanam, bisa menanam padi, kemudian hasilnya kita kasih ke Allah, enggak. Allah enggak butuhin itu. Allah enggak butuh respon kembali rezeki yang sudah dikasih Sama hal, maksudnya dengan dengan dengan benda atau atau fisik yang sama, Allah nggak butuh dan Allah tidak butuh juga diberikan makan apa yang sudah kita makan. Kalau kita bercocok tanam, Allah nggak butuh kita kasih tanah itu sebagian untuk Allah sebagai penciptanya. Allah nggak butuh juga hasilnya dari padi tadi. Allah nggak butuh juga pada saat kita masak makanan padi tersebut lalu kita kasih ke Allah Allah nggak butuh semua Allah mengatakan mauri dunyhumir min rezq saya tidak butuh rezeki dari mereka tidak butuh timbal balik unsur fasilitas tadi wa mauri du ain yut imun. saya tidak butuh juga untuk mereka berikan hasil masakan mereka kepada saya nggak butuh jadi Allah swt tidak mengatakan Allah siapin tapi Allah tidak butuhkan apa kata Allah Di ayat 58 tadi itu ayat 57 ya Inna Allah wa Rasakuzul Matin. Sesungguhnya hanya Allah lah Rasak. Rasak ini, sama yang sering saya tekan-tekan adalah siga Sesuatu yang melampaui batas dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan rizik, rizkun itu berarti sesuatu fasilitas. Kalau orazik berarti pembeli rezeki, tapi pada item-item tertentu. Tapi kalau dikatakan rasak berarti dia menyiapkan semuanya dan continue continue terus, tidak pernah berhenti pohon ini habis buahnya musim lagi, buah lagi, gitu hujan, selesai orang butuan, turun lagi hujan kita tidur selesai, tubuh kita tidur, semua bangun, mata tetap berfungsi lagi kembali, tangan berfungsi kaki, terus berfungsi, jadi rozak itu kata ulama tafsir adalah zat yang luar biasa sempurnanya menciptakan, memfungsikan dan mempertahankan terus begitu fasilitas. Jadi itu makna rezak bukan hal yang ringan, tapi hal yang luar biasa bobotnya, gitu kan? Maka Allah mengatakan Inna Allahu warrazak zulkufatil matin ditambah lagi dan dia adalah sekuat kuat tempat untuk bersandar dan bergantung. Nggak butuh bergantung kepada selain Allah Azza Jalal. Saya pernah dengarkan kasetnya Syekh Muhammad Urify, Jazohullah Kir. Beliau pernah bicara, ya, kebetulan berhubungan dengan ayat ini gitu. Az Zariat. Ayat 50, 51 sampai 58, 56 sampai 58 Saya dengarkan dia bilang Ada teman dia tanya Seorang pengusaha di Mekah Karena beliau kebetulan dosen di Umul Kura tadinya Lalu sekarang saya tidak tahu lagi Cuma kasetnya salah satu yang saya pernah dengar Itu sangat menarik itu Saya dengarkan dia bilang temannya naik mobil sama dia Seorang pengusaha Lalu dia bilang Sheikh ajarin saya Satu doa yang saya bisa amalkan Supaya rezeki saya terus bertahan Dan bertambah Kata Syekh Muhammad al saya hanya bisa mengingatkan kamu ayat ini. Dibacain. Awud bin Ashutamim. Wa ma'khalaqtul jinnah wal'insa illa liya'budun. Ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu an yutu'imun. Inna Allah huwa razzaku thul matin Temannya rupanya pulang. Diamalkan kata-kata. Ya razzak thul kuwati al-matin. Wahizat yang maha memberi, menciptakan rezeki, Memfungsikannya. Dan mempertahankan, terus menambah. Itu razaq. Ya razaq dhulku wa tilmatin. Sebaik-baik tempat untuk bersandar gitu kan. Dia amalkan. Kata Syekh Muhammad U'Refi, setelah sebulan saja dia telepon saya. Dengan senyum, dengan gembira. ya Dengan tertawa, dia mengatakan, Syekh, Alhamdulillah. Ya, dalam bahasa Arab, Inna razaqani razaq dhulku wa tilmatin bimilyur riyal. Maksudnya, zat yang maha pemberi rezeki tadi itu, Benar benar saya amalkan dalam hidup saya dan dia telah memberikan saya rezeki 1 juta rial dalam sebulan kan gitu. Ini bukan berarti kita mematok jumlahnya tapi bagaimana dia dengan keyakinan benar bahwasanya hanya Allah pemberi rezeki, tidak ada selain Allah. Jangan pernah yakini ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Allah Azza wa Jal. Tangan kita saja tiba-tiba bangun laqad darallah strok Maka yang menciptakan tangan Allah, yang menciptakan struknya Allah, yang mematikan fungsinya sehingga tidak bisa berfungsi adalah Allah, yang bisa memfungsikan kembali hanya Allah. Tidak ada yang lain. Maka keliru orang kalau menggantungkan nasib hanya dengan dokter, hanya dengan makhluk, semua itu makhluk seperti kita, cuma beda jenis saja maka jangan pernah menggantungkan apalagi ada orang dengan kejahilan yang luar biasa bergantung pada batu dianggap keramat kerislah orang matilah bahkan ada di India orang yang menyembah sapi ada yang menyembah kemaluan perempuan naudzubillah gitu kejahilan yang luar biasa gitu jadi ini dalil yang menjelaskan luar biasa bagaimana ya Allah Subhanahu wa menutupi dengan satu ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk menjelaskan tidak boleh kita gantungkan nasib kecuali kepada Allah Subhanahu wa dari yang kedua adalah surah Ar-Rum. Urutan 30 dalam Al-Quran surahnya ayat 40. yang bunyinya Audhu Billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Huwa al thumma razzakakum, thumma yumiitukum, thumma yuhiikum. Hal min shurakaikum, mayyafal min dalikum min shay. Subhanahu wa taala amma yushrikun. Artinya dan tadaburnya ya. Hwaaladhi khalaqakum. Hanya Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Perhatikan kata-kata khalaqa itu artinya menciptakan. Apa itu menciptakan? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia hanya membuat bukan menciptakan. Allah menjadikan ayam bisa bertelur. Kemudian telurnya itu berisi cairan yang kalau kita pecahin digoreng jadi makanan manusia. Dari mana sistem ini? Dan pada saat dibiarkan jadi manusia, jadi ayam, jadi makhluk, ini namanya menciptakan dari tidak ada air yang cair, telur yang cair jadi anak ayam, biji yang kita anggap mati kemudian dilempar di tanah tiba-tiba jadi pohon, gitu kan? Sperma laki-laki yang kadang-kadang subhanallah orang berhubung biologis lalu kalau terbuang pun dianggap biasa sama dia, padahal itu keajaiban yang luar biasa. Sperma yang lebih halus, dari, satu sperma itu lebih halus daripada sebutir debu, debu Begitu juga dengan sel telurnya wanita yang keluar dari pinggul dia Itu juga lebih halus daripada sebutir debu Yang bisa ketemu kemudian menjadi manusia kayak kita Itu menciptakan, kita bisa ngomong, bisa teriak, bisa bicara, bisa berpikir dan seterusnya Itu menciptakan, kalau manusia hanya membuat saja, menciplak Coba apa yang paling canggih dari manusia Komputer misalnya, HP sekarang Dengan memorinya saja bisa menampung Sekian banyak data-data Dari mana itu? Kalau kita baca buku sejarahnya Dari mana ditemukan teknologi Dan hanya ter terbuatlah sebuah memori <tuh> Baik itu memori di komputer Yang dibahasakan hard lah Atau di memori-memori HP yang ada Atau apa saja sekarang ya Teknologi itu sudah menggunakan memori Dari handycam dan seterusnya Itu semua diambil dan diciplak Dari bagaimana luar biasanya otak manusia dan itu pun mereka harus menggunakan perangkat-perangkat berat dari besi yang manusia adalah perangkatnya dari urat saraf ya. yang selalu basah dengan darah bagaimana bisa menampung memori yang luar biasa mata manusia sebuah kamera yang canggih kenapa kalau ada orang mati saudaraku itu difoto oleh polisi sekitar tubuhnya termasuk matanya karena matanya akan memperlihatkan siapa yang terakhir dia lihat sebelum dia dibunuh atau di sebelum dia mati makanya biasa penjahat sudah tahu ini mereka pakai topeng atau sengaja membunuh dengan tidak, kalau enggak ketahuan jadi dari matanya di foto berulang kali itu akan terpantul nanti cahaya siapa yang orang terakhir dia lihat gitu ketahuan banyak pembunuh ketahuan gara-gara itu itu luar biasa dan mata, mata, mata manusia kamera yang tercanggih di dunia enggak ada kamera yang bisa mengalahkan ini bukan lagi 10 atau 20 megapixel tapi ini enggak bisa dibayangkan kita datang ke sebuah tempat melihat sekali saja sudah dikupik oleh mata kita, dikupik, cat, selesai. Coba 20 tahun lagi kita datang ke tempat yang sama, kita akan ingat. Begitu luar biasanya, canggih. Ya. Dan ini adalah urat saraf yang selalu basah dengan darah. Kalau sebuah memori chip mungkin masih bisa dikatakan akal manusia keras. Ini perangkat yang lunak sekali, tapi bisa begitu. Dan para ilmuwan mengatakan otak manusia yang dengan teknologi sekarang yang sudah ditemukan pun itu baru digunakan sekitar 30% persennya. Masih belum banyak yang belum dipakai gitu dari otak-otak manusia yang luar biasa. Dan satu urat saraf manusia itu sudah cukup untuk menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi. Itu luar biasa. Berapa miliar urat saraf kita di otak yang terus berfungsi dengan sinyal-sinyal listriknya dan itu luar biasa gitu kan. Ini enggak bisa dibayangkan. Ini namanya menciptakan. Bukan manusia yang dikatakan menciptakan mobil, tidak membuat iya. gitu. Pesawat dari mana? Yang kita merasa, kita cuma karena lahir, sudah tahu ada pesawat. Tinggal beli tiket, naik, terbang dari sini ke Surabaya 2 jam. Pernah nggak Anda berpikir, per detiknya bagaimana pesawat itu bisa terbang? Besi terbang di udara. Kemudian bisa jalan sekian ratus kilometer, gitu kan? Dengan teknologinya. Ternyata itu menciplak ya, burung yang Allah ciptakan. Hewan bisa terbang sekian ribu kilometer, dan mereka dengan mengepakin sayap saja Akhirnya manusia cuma bisa buat besi juga Sama halnya dengan helikopter Mereka penasaran kalau pesawat harus ada landasannya Tidak kita mau buat yang lebih canggih lagi Tanpa lan, tanpa harus ya mengambil jarak yang cukup jauh untuk take off Seperti pesawat bisa langsung terbang Digunakan untuk peperangan Dibuatlah helikopter Dilihat dari mana? Dari capung anda kalau kembali ke historinya, saya sempat lihat cuplikannya sendiri, itu luar biasa bagaimana mereka menciplak dari capung, bisa berdiri, tiba-tiba dari tempatnya langsung berdiri ke atas, langsung jalan. Tidak pakai landasan lagi, artinya tidak pakai lagi harus cepat kekuatan tertentu, kenapa pesawat harus dengan kecepatan tertentu baru dia bisa Take off dan ada memang jenis burung yang begitu dia harus lari dulu kemudian dia baru terbang itu awalnya dicipta di, di, dibuatnya pesawat itu dan ambil semua apa yang manusia lakukan sekarang Subhanallah hanya menciplak saja apa yang telah Allah azza wajal ciptakan makanya kata-kata huwali khalaqakum ini kalau mau dijabarin bisa jadi berapa lembar buku gitu kan dengan luar biasa kita datangkan fakta-fakta penciptaan Allah azza wajal kemudian Allah mengatakan tidak cukup huwali khalaqakum thumma Summa berarti berhubungan. Ya, ini berhubungan sekali kata-kata summa -kata dalam bahasa Arab artinya hubungan antara jumlah sebelumnya dengan jumlah setelahnya. Kemudian dia menciptakan kalian. Kemudian summa rozaqakum menyiapkan fasilitas kalian, fasilitas semuanya. Tadi saya kasih contoh menciptakan kuping, mata. Kemudian memfungsikannya. Bagaimana bisa berfungsi kuping ini sehingga mendengar, mata untuk melihat dan masing-masing punya fungsi. Tak bisa diubah. Allah sudah ciptakan sistem yang tidak bisa mata dipakai makan. Harus cuma melihat. Kuping tidak bisa dipakai untuk melihat. Tapi hanya bisa mendengar dan seterusnya. Allah yang menciptakan razaqahum itu. Thumma razaqahum. Allah siapkan fasilitasnya. Kemudian rezeki itu Allah pertahankan. Gitu kan Allah yang mempertahankan itu. Thumma yumi tukum. Kemudian Allah jelaskan kelemahan manusia. Makhluk. Kemudian dia pasti akan mematikan kalian. Jadi jangan sampai rezeki kita fasilitas yang luar biasa itu membuat kalian lalai. Pasti kalian akan mati setelah itu. Sekuat apapun fisiknya, gitu kan? Sebesar apapun poster tubuhnya, mau manusia, mau jin, mau hewan, gajah yang paling besar pun mati. Mungkin pada saat dia hidup dia menginjak hewan lain bisa hancur gitu kan. Manusia sekuat apa sekekar apapun tubuhnya tetap dia akan melemah dan dia akan mati dan luar biasa bagaimana Allah mengatakan tsumma yumituukum berhubungan semua kata-kata tsumma terus berhubungan terus berhubungan dia dia menciptakan kalian memberikan kalian fasilitas kemudian dia mematikan kalian tsumma yumituukum tsumma yuhyikum dan Allah pastikan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dia akan menghidupkan kembali kalian sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian di mana Allah azza wajalla akan menghidupkan kalian dari tulang ekor itu seperti tumbuhnya Ya, pohon. Bagaimana tumbuh tiba-tiba, seret jadi manusia lagi di padang mahsyar. Ya, ini Allah SWT sudah menyampaikan dan juga melalui lisan Rasulnya. Sallallahu alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengatakan setelah itu. Hal min syuraka'ikum mayyaf'alu min dhalikum min syaih. Ada enggak yang kalian sembah selain Allah bisa buat seperti itu? Ada enggak yang bisa ciptain dulu, kemudian memberikan rezeki fasilitasnya, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan lagi kembali? Ini sebuah tantangan yang sangat besar Mustahil bisa Firaun yang mengaku sebagai Tuhan pun Dengan kekuatan fisik yang luar biasa Kekayaan, keluasan Kekuasaannya, banyaknya prajuritnya Tapi juga tidak bisa mengatakan Rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhkan Dia gak bisa bilang Rambutnya sehelai, dia gak bisa bilang mengatakan Saya yang ciptakan, dia hanya mengatakan Saya Tuhan, lihat ini sungai ini mengalir di bawahku Selesai, hanya itu saja Dari mana sungai itu? Dari mana lisanmu bisa mengucapkan kalimat wahai Firaun Dari mana bisa keluar suara? Siapa yang ciptain suaramu itu? Kamu yang buat lisanmu bisa berfungsi, kamu yang buat. Enggak pernah. Dia enggak bisa buat apa-apa. Begitu lemahnya manusia dan begitu jahilnya kalau dia mengaku sebagai Tuhan, apalagi kalau menganggap ada Tuhan selain Allah Azza wajalla. Enggak mungkin, mustahil Allah terus mukhatab dengan kita. Jadi hal min syurakaikum, hal ini berarti ditanya. Istifham. Hal apakah ada min syurakaikum? Kata kata min di sini masuk kepada semua subtansial semua yang disembah. Min syurakaikum, dari apapun yang kalian sembah kecil sekutu-sekutu Allah itu sampai yang besar. Kemudian mayyaf al min dzalikum, min syai. Semua pakai min di sini. Mayyafalu min dzalikum, itu kan? Yang bisa mengerjakan